Assalamualaikum sudah Loon. berita malam edisi hari ini Rabu 26 April 2017 dibacakan Ardiansyah Angin kencang terjang biren kedai dan rumah tertimpa pohon kelapa dua balita selamat Di sambar petir saat cari ikan dua nelayan juluk meninggal Mogok belajar mahasiswa Akes gelar aksi kumpul koin Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah rangkum tim Nyusrum serambi BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Mawai, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks Mawai. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Nyusrum Seram BFM. Budarlun, angin kencang yang menerjang Biren tadi siang mengakibatkan kerusakan sejumlah bangunan di kabupaten tersebut. Dari pantauan seram BFM, angin kencang yang menerjang Biren kemarin sekitar 15 menit dan sejumlah tenda milik pedagang di Jalan Langgar Square dan beberapa kiosk kripik di Lintas Nasional Badan Bada Aceh, Desa Blancut, Kecamatan Jempa, Robo, diterjang angin. Satu rumah dan kedai milik Ismi, 40 tahun di desa Gedung Alu, kecamatan Kota Juang, tertimpa pohon kelapa yang tumbang di terjang angin. Istri dan dua putranya masih balita selamat dari reruntuhan atap. Ia juga mengatakan saat angin kencang terjadi sedang berada di kedai yang satu atap dengan rumah. Sedangkan istrinya Suarni, 35 tahun, dan dua putranya yang masih balita yaitu Maulana dan M. Aidil berada di dalam rumah. Tiba-tiba pohon kelapa milik tetangganya di sebelah utara tumbang ke atap rumah. Beberapa saat kemudian, sejumlah relawan dari badan penanggulangan bencana daerah Biren tiba di lokasi untuk ikut membantu. Kepala BPBD Biren Farhan Husin yang dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, pasca angin kencang, banyak bangunan seperti kios tenda dan rumah yang diterjang angin. Ia mengaku saat ini pihaknya masih mendata kerusakan bangunan akibat peristiwa tersebut. Sudahlun dua dari tiga nelayan yang sedang mencari ikan menggunakan bud di aliran sungai Gampung Lu Sentang, kecamatan Julu Aceh Timur meninggal dunia di tempat kejadian setelah disambar petir kemarin. Kapolsek Julu AKP Nurmansyah dalam rilisnya mengatakan sambil menaiki bud saat itu dua dari tiga nelayan yang memasang jaring ikan memakai senter kepala karena cuaca yang hujan disertai petir sehingga keduanya tersambar petir. Kedua nelayan yang meninggal itu yakni Syamah, 45 tahun, dan menantunya M. Raja, 30 tahun. Sedangkan anak kandung Syamah yang juga ikut saat itu, M. Hasan, 16 tahun, selamat. Ketiganya warga Gampung Luk Sentang, Kecamatan Cudu, Aceh Timur. Saat kedua korban di Sambar Petir, jelas Kapolsek korban Syamah langsung tergeleta di sampannya. Sedangkan korban M. Raja jatuh ke sungai dan tenggelam. Kemudian M. Hassan yang selamat dari musibah itu mencari bantuan dan membawa pulang jenazah ayahnya. Sudah ratusan mahasiswa Akademi Kesehatan atau AKS Aceh Utara mulai mogok belajar dan mengelar aksi mengumpul koin untuk disumbangkan kepada Pemkap Aceh Utara di kampus setempat. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Pemkap karena menutup kampus tersebut dan mengalih menjadi unit pelaksana teknis Dinas Daerah atau UPTD Aceh Utara. Aksi tersebut adalah yang keempat kalinya dilakukan mahasiswa program studi keperawatan dan kepidanan kampus itu. Sebelumnya mereka juga menggelar aksi di kantor DPR AC, kantor bupati, kantor DPR KC Utara, serta di kampus tersebut. Aksi mogok kuliah dan mengumpul koin tersebut akan berlanjut hingga tuntutan mahasiswa dikabulkan. Aksi tersebut mulai digelar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di kampus tempat yang dimulai dengan mengumpulkan koin dari mahasiswa sambil berorasi. Lalu mahasiswa berorasi di depan kampus yang berada di pinggir Jalan Nasional dan mengumpulkan koin dari pengguna jalan yang melintasi kawasan itu. Aksi tersebut berlangsung hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Koordinator aksi Ulu Lazmi mengatakan aksi pengumpulan koin akan terus berlanjut hingga terkumpul 10 juta nantinya. Karena itu besok dan seterusnya para demonstran mengaku akan terus mencari koin bukan hanya dari mahasiswa dan dosen di kampus tapi juga dari masyarakat. Dalun Pemkap Aceh Barat menyatakan akan menyiapkan pendampingan melalui kuasa hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada 6 nelayan Aceh Barat yang ditangkap Polisi Perairan atau Pol Air Polda Aceh terkait penggunaan alat tangkap. Kemarin kasusnya dilimpahkan ke Kejari Aceh Barat. Pendampingan dilakukan melalui kuasa hukum yang bekerja sama dengan Pemkap Aceh. Hal tersebut dikatakan asisten 3 Pemkap Aceh Barat, Dr. Andes Tabrani Usman dan Kabak Hukum Setdakap Cut Yanti Polem SH, dalam pertemuan di gedung DPRK Rabu kemarin. Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi BDPRK, Hali Hasmi itu menghadirkan Kasat Pol Air Polres, Ibtus Slamet dan Pos TNI Angkatan Laut, Ledda P. Rahmadi, Kadis, Kelautan dan Perikanan, M. Iqbal SP, dan pejabat terkait lainnya. Sementara dari nelayan, selain dihadiri perwakilan, meliputi Indra Jempa, Anwar, dan Idris Usman, juga disaksikan ratusan nelayan lain. Menurut Pemkap, dalam bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah melakukan kerjasama dengan tiga lembaga bantuan hukum. Sedangkan untuk persoalan nelayan ini telah ada perbincangan bahwa akan dilakukan pendampingan melalui kuasa hukum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Zdarlun Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, turut hadir dalam pembukaan pekan ilmiah olahraga seni dan riset pionir ke-8 di kampus Uwin Araniri, Banda Aceh. Ia didapuk untuk membuka ajang seluruh perguruan tinggi Islam seluruh Indonesia tersebut. Sebelum pembukaan, Lukman Hakim Saifuddin terlebih dahulu diarak oleh gajah Cina dari Biru Rektor Uwin Araniri ke lapangan sepak bola. Ia turut didampingi Rektor Uwin Araniri, Profesor Dr. Fadid Wasdi Ibrahim MA dan Sekda Aceh Darmawan MM. Tiba di arena pembukaan pionir ke-8, tarian kolosal yang dibawakan 600 mahasiswa UIN Araniri pun disuguhkan. Setelah itu turut menjumpai para penari di tengah lapangan dan menerima penghargaan berupa pemasangan pin rencong oleh Palit Wasdi Ibrahim. Adapun ketiga gajah tersebut hasil penangkaran gajah Aceh di Sare yang selama ini dirawat di pos penangkaran calang Aceh Jaya. Menteri Lukman Dermawan dan Parit Wasdi terlihat begitu menikmati perjalanan bersama hewan seberat 2 ton itu ke lokasi. Darlun konflik internal yang masih membelit Universitas Jabal Gafur atau Uniga Gagli Gapwisigli diminta untuk segera diselesaikan. Hal ini mengingat konflik telah terjadi hampir 2 tahun sementara semua pihak dinilai bersikap apatis. Hal tersebut dikatakan Jamalia, seorang dosen uniga saat menyampaikan pertanyaan dalam kuliah umum yang diisi Wakil Ketua DPRA Dr. Rande Sulaiman Abda MSI di Kedung Leguna Glegapuy. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati PD terpilih Roni Ahmad atau Abu Syik, dan Ketua Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Gafur Sigli Muhammad Nasir. Jamalia menyampaikan rasa heran karena tidak ada pihak yang ingin menyelesaikan konflik di Uniga dan berharap kepada Bang Leman selaku wakil ketua DPRA dan Abu si, agar mau mencari solusi mengakhiri konflik tersebut. Menurutnya akibat konflik di Uniga menyebabkan pembayaran honor untuk dosen dan karyawan sering terlambat. Ia mempertanyakan untuk mengorbitkan mahasiswa berprestasi agar mereka bisa menerima beasiswa sementara penataan kampus tidak bagus. Seharusnya Uniga harus dijadikan ikon kampus di PD. Sederlun aberasi menggerus Pulau Balai yang merupakan ibu kota kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil. Akibat tidak segera ditangani gedung SMP 1 Pulau Banyak, fasilitas perkantoran, pemerintah, dan pemukiman penduduk makin dekat dengan laut. Anggota DPRK Aceh Singkil, Jafri mengatakan panjang garis pantai Pulau Balai yang terkena abrasi parah sepanjang 800 meter sementara daratan yang habis tergerus hingga tergenang air laut seluas 20 meter. Menurut Jafri Adi saat pihaknya melakukan pansus ke Kecamatan Pulo Banyak, masyarakat menuding tidak segera ditanganinya abrasi merupakan kesalahan wakil rakyat yang seolah-olah tidak mengabulkan usulan tersebut yang selalu disampaikan dalam musrembang desa. Padahal sebut Jafri Adi DPRK Aceh Singkil tidak pernah menerima usulan tersebut saat pembahasan anggaran.